Bu yang berbahagia. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau berbicara tentang waria, ya. Sekelompok makhluk yang satu ini sudah ada dari zaman Nabi Allah Lut alaihi salam. Zaman Nabi Allah Lut alaihi salam. Di dalam Al-Qur'an diceritakan Waludan Izqalal kaumnya, atatun alfahishah, wa antum tursirun. Dan ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, kenapa kalian semua ini melakukan sebuah fahishah? Fahishah itu maksudnya perbuatan seks yang menyimpan. Ya, kalau bahasa kita homoseksual, ya, yeah. lesbian. Jadi Nabi Lut pernah datangin kaumnya. Kenapa kalian melakukan semua perbuatan yang kunci? Fahisha, wan-tum-tubsilun. Padahal kalian itu bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Kenapa kalian melakukan ini? Kesal Nabi Daud lihat tingkah laku umatnya. Ainnakum datatuna rijal. Syahwatan, minjuni hisa. Ketika itu umatnya Nabi Allah Daud itu yang laki-laki ngedatangin laki-laki yang lain dengan nafsu umatnya Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut. Tadi saya ngomong apa? Saya ngetes teleskopi oh. Berarti menyimak. Menyimak. Begitu cara ngetesnya. Iya. Itu juga ngeles namanya. Saya <tik> <tik> jadi ada yang usak. Ustaz dilawan. <tik> Baik. A innakum lata'tunar rijal shahwatan min dunin Ketika itu umatnya kaum Nabi Lut itu mereka yang laki-laki ini kalau ngelihat laki-laki nafsu. Oh. Narsu. oh. <laughs> Jadi dia lihat kalau dia lihat laki-laki yang lain justru membakar syahwatnya. Dia enggak datangi laki-laki dengan nafsu, tapi kalau ngelihat perempuan dia tenang-tenang saja. Kalau lihat laki-laki menggelorak semangatnya, tapi kalau lihat perempuan biasa-biasa saja. Ah, Bal antum kaum montajharun, kata Nabi Luthnya. Kalau begini, kamu itu orang bodoh sebenarnya, betul kan? Jadi hakikatnya orang yang mencintai sesama jenis itu sebenarnya orang-orang yang bodoh. Allah Swt telah menciptakan semua itu berpasangan. Ada malam, ada siang ada laki-laki ada perempuan. Itu sudah Allah ciptakan kelok banget loh. Ibarat keris ada senjata, ada sarungnya. Ada mm. paucinya. Benar. Jual mur di mana, Bu? <hattac> <laku> Repot Kang bangunin kalau ngobrol. <haha> Betul kan? Coba lihat keris. Kalau cuma kerisnya aja tapi enggak ada sarungnya, keris sama keris, main perang-perangan dong. Tamping, tamping, tamping. <laughs> subhanallah, pernah enggak ngebayangin betapa apa yang Allah jadikan itu betul-betul indah? Betul ada senjata, ada sarungnya, subhanallah. Luar biasa. Semua apa yang Allah jadikan ini betul-betul tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, orang waria itu termasuk orang-orang yang bodoh kalau menurut Al-Quran. Ya. Jadi saya juga bingung kadang-kadang kalau ketemu waria. Iya. Kalau laki-laki kita manggilnya kan betul, jelas. Iya. Kalau laki-laki kan anta, anta taar. Maksudnya kamu kesini. Kalau perempuan anti. Nah kalau waria antu jangan-jangan. Oke. Ya, kita kasih kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Waria itu takdir, oh iya namanya. Oh, namanya waria, bukan. <laughs> Nama saya Bu Titi. Waria itu takdir Allah atau kelainan jiwa. Sekian. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Bay. Berat buat buat Tausar jawab nih. Berat nih. Takdir atau kelainan jiwa. Baik. Kalau Ngomong kelainan jiwa, wah banyak yang dengerin waria-waria. <laughs> Jadi hmm. begini loh, uh, kalau ngomong-ngomong soal waria, waria itu terbagi hmm. dua. Ada namanya khunta Ini maksud lingkaran takdir Artinya, dan ini ada di zaman nabi sudah ada Jadi ada seseorang hamba, makhluk yang dia dilahirkan di muka bumi memiliki dua kelamin Memang dari sononya, memang dari sononya Dua kelamin Nah ini namanya waria yang, yang lah, ada melalui proses takdir Betul kan? Nah, yang kedua zaman sekarang ini yang banyak bukan waria, bukan khunta, tapi muhannas. Muhannas. Artinya orang yang berperilaku seperti itu padahal dia aslinya tidak dibuat sendiri. Betul. Kelaminnya laki-laki tapi dia menyerupai perempuan. Betul kan? Atau dia perempuan tapi dia menyerupai laki-laki. Itu namanya muhannas. Nah kalau yang nomor dua itu lingkaran kelainan jiwa namanya Dan ia bisa semu Melalui pendekatan Jiwanya harus dibersihkan Ditanamkan keimanan Diajarkan agama Dikenalkan bahwa apa yang sudah dilakukan ini salah Tapi kalau yang kunta itu sudah takdir Ya oke okay, bapak kita sudah tersambung dengan sahabat kita lewat telepon Halo Assalamualaikum Ustaz Adik. Waalaikumsalam Saya Saskia dari Jakarta Ustaz Uh, begini kebetulan pekerjaan saya kan penari Ustaz uh, suatu hari itu waktu saya tempas bareng para waria eh tiba-tiba uh, para warianya itu ganti baju di hadapan saya Ustaz di kamar ganti tuh ya saya kan jadi risih Ustaz karena ya biar gimana pun secara fisik kan dia ya laki-laki ya, uh, pertanyaan saya ya Ustaz bagaimana hukumnya apa seorang waria itu boleh kelihatan anggota tubuhnya oleh wanita Atau uh, sebenarnya itu haram gitu Ustaz Itu saja pertanyaan saya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya. Apakah ya. boleh gitu Pak Ustaz Wah ini hukumnya jelas tidak boleh Karena pada dasarnya dia itu adalah laki-laki ya Jadi ibu yang melihat auratnya terbilang berdosa Karena dia statusnya laki-laki, pembawaannya yang perempuan. Jadi ketika dia membuka aurat di depan ibu, ibu terbilang dosa, dia juga berdosa. Dia berdosa karena menempatkan-tontonkan auratnya, ibu berdosa karena melihat auratnya, hmm. ya, iya. Jadi tidak boleh dilarang. Iya, apalagi kadang-kadang di jalan-jalan beribadah paraparang begitu ya, kau separan semuanya. Uh, baiklah, Ustadz kita sudah tertanggung juga dengan sahabat kita kali ini lewat Triji. Halo Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Saya Frisha di Lenteng Agung Begini Ustadz Terus terang aja saya punya saudara laki-laki yang menjadi waria Rencananya dia mau operasi kelamin di Singapura Ketika orang tua saya sakit dan dia sebelum meninggal diadakan. Uh, pembagian warisan uh, terus saudara saya itu ngotot banget dibagikan warisan sebagai anak laki-laki, dan rencananya uang warisan itu mau dipakai untuk biaya operasi, bagaimana itu Ustaz, apa dia mendapatkan hak waris sebagai pria atau wanita terima kasih Ustaz, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh maruk amat, untuk ketahuan laki-laki jangan-jangan dia mau dapat dua-duanya Dapat asli dapat perempuan Baik, yang pertama adalah uh, dia mendapatkan status sebagai seorang laki-laki, ya mendapatkan dua kali lipat dari apa yang didapatkan perempuan, ya nggak mungkin dia mau dapat perempuan hmm. kan, ya. karena sedikit kan, pasti mau laki-laki. <laughs> ya, yang kedua yang sudah dia lakukan melalui merubah bentuk kelamin itu sebuah dosa. Ya, ada sebuah kesalahan yang sangat fatal dan itu bisa menjerumuskan dia termasuk golongan yang kufur atas nikmat Allah. Ya, salah satu bentuk ciri-ciri orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, kufur adalah orang yang bukan cuma saja bukan dia bukan cuma dia tidak berterima kasih, tapi dia merusak apa yang sudah Allah kasih pada dirinya. Itu orang kufur. Jadi orang kufur itu bukan cuma orang yang gak mau berterima kasih kepada Allah Tapi dia juga gak mau menjaga apa yang sudah Allah berikan Dia rusak berarti dia kufur di mana Allah Taala. Ya Ya, mudah-mudahan uh, penelpon dari 3G itu bisa memerti ya. apa yang diberikan oleh Paul Tuhan Jadi lain halnya seperti yang tadi saya bilang Kalau dia muha, muhan e eh, khunta dua kelangi itu pernah kejadian jadi di zaman Nabi ada seorang sahabat datang ya Rasul. Ini ada seseorang keraminya dua. Kira-kira nanti dia dapat warisan laki-laki atau perempuan dua-duanya ada. Ah, ah kata Rasul apa? Kalau begitu lihat, lihat dari cara dia buang air. Pintu mana yang aktifnya? Pintu mana yang berfungsinya? Kalau dia pintu laki-laki, berarti warisannya laki-laki. Tapi kalau perempuan, berarti dia perempuan. Nah kalau ini kan beda, cuma satu pintunya. Iya. Pengen diganti keramnya. Ganti WhatsApp loh enak, cakep Ya oke okay. Kita kasih kesempatan lagi kepada audiens Untuk pertanyaan, silakan Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Kalau Kalau cuma tampil Nama siapa? Nama saya Ibu Duhi, Duhima Kalau cuma cuma tampil Apa kalaki lah apa kebang kebanjian sebagai sebagai profesi padahal dia si lelaki punya anak punya bini punya anak punya istri apakah boleh ustaz? Asalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini banci sebagai profesi saja. Ya. Ya, sebenarnya begini, sebenarnya tidak diperkenankan di dalam agama, tidak diperbolehkan. Ya. Karena ada sebuah hadis ditakutkan nanti dia akan tergolong golongan orang yang pernah disabdakan Nabi. La Allah almutashabbihiina minarijal bin nisa. Allah Subhanahu Wa Taala akan melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan, baik dari cara dandannya, gayanya dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang kedua, walmutashabbihat minarijal bin nisa. Allah subhanahu wa ta'ala ta juga melakna Seorang wanita Yang menyerupai laki-laki Baik dari cara dandanan Tingkah laku Ucapan dan sebagainya Jadi dia takutkan Nanti dengan apa yang sudah dia tekuni ya, Bisa menghantarkan dia Beberapa kerugian Yang pertama Apa yang dia dapatkan itu Hasil kerjanya jauh daripada keberkahan Betul kan? Karena syubuhat ramang remeng kan Sama-sama Lalu yang kedua Bisa mendatangkan bencana Dihawat ditakurkan nanti dia menjadi rezeki dari cara yang gak jelas Lalu dia hidupkan hidup, Dia menghidupi anak istrinya Dikhawatirkan nanti yang akan menjadi bencana anak istrinya Nanti ditakurkan dia ada saja penyakit-penyakit aneh jadinya Betul kan Jadi ibu kalau ingin mendapatkan sesuatu yang baik Harus kita memberi sesuatu yang baik Betul kan Jangan mimpi pengen punya anak soleh, solehah. Kalau yang kita berikan kepada mereka makanan makanan yang kotor dan haram. Nah yang ketiga dikhawatirkan dengan apa yang sudah kita tekuni menghantarkan kita menjadi orang yang akan mendapat murka, laknat dan bencana dari Allah subhanahu wa taala. Ya, jangan menjadi alasan bahwa tidak ada usaha lain. Tidak, banyak usaha. Banyak pekerjaan yang bisa kita cari Asal kita yakin dan mau berusaha Jangan takut lo jangankan kita manusia Binatang yang kecil saja Allah jamin hidup Kenapa kita khawatir, lihat gajah Gak sekolah, badannya gemuk-gemuk lo Macan, gak dikasarin Kasar sendiri Pak Ustaznya Contohnya digajah Gajah gak usah diomongin Gemuk-gemuk-gemuk Ya audiens kami minta sekali lagi untuk Kasih kesempatan untuk bertanya silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz Aduh. Waalaikumsalam Nama saya Ibu Hadalimi Kalau seorang waria Statusnya Status hukumnya dikenakan Seperti pria wanita Misalnya sholat pakai mukna Atau berpakaian musnah muslim Sekian Pak Ustaz terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ini pernah saya lakukan juga Pausat Jadi saya pernah sholat bareng Pernah lakukan juga? Berarti enggak aku dong? Sholat, ibadah Oh gitu. Ibadah salah seorang waria gitu Tiba-tiba saya di belakang nengok ke belakang Wah Ada waria gitu Yang saya tahu dia laki-laki Tapi pakaiannya? Mau kena oh, Mau kena Nah itu silahkan Pausat oh. Ya Jadi begini Ehm uh, Seperti yang tadi sudah saya jelaskan Ya kalau status awalnya dia laki-laki tetap mengharuskan dia untuk beribadah menurut sesuai dengan kodratnya Jadi kalau dia laki-laki dia harus berpakaian secara laki-laki Jadi kalau dia menyerupai perempuan dengan mengkena gak diterima sholatnya Tidak diterima ibadahnya ya Karena dia sudah ya melakukan semua kesalahan yang fatal Begitu juga sebaliknya ya jadi artinya tempatkan pada posisi awal quadratnya Nah, di zaman Nabi para sahabat sempat geram dengan orang-orang yang seperti ini Sempat geram, sampai-sampai ada sahabat mengatakannya Rasul kalau begitu boleh nggak dibunuh Tapi Rasul subhanallah, Rasul itu punya sifat penyayang Apa kata Rasul? Jangan dibunuh, aku melarang kamu membunuh orang-orang yang melakukan sholat Selama dia mengerjakan sholat, nggak boleh dibunuh Jadi hukuman buat dia, jangan dibunuh, diasingkan artinya apa? biar dia selamat dari cemoohan orang. Kenapa Nabi menyuruh diasingkan? Karena pada saat itu orang Arab itu suka berbuat kasar. Lihat orang yang begini dikasarin. Akhirnya kata Nabi biarkan dia menyendiri. Ya, biar dia jauh daripada cemoohan orang. Betul tapi, ya, artinya begini loh, ketika melihat orang seperti ini teman katakanlah, atau sahabat Ya jangan dimusuhi Ibaratnya mereka itu orang yang sakit Orang sakit itu harus disembuhkan diobati. Betul kan harus diobati Bagaimana cara mengobatinya? Pendekatan Disadarkan Diajarkan, diarahkan kepada kebenaran Sedikit banyak diberitahu ya. Ya Itu masalahnya Pak Ustadz Belum ketemu obatnya Ada obat penghilang sakit kepala Obat penghilang banji itu belum ada Mas. Ya, uh, kita kasih kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Oh di belakang, betul, kaget saya. Saya pikir siapa? Silakan. Saya menanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Seandainya seorang waria itu meninggal Ustaz, ya yang wajib memandikan itu kira-kira wanita atau pria jawabannya. Baik. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh ya. Kita lihat dulu warianya itu laki-laki atau perempuan hmm. Kalau yang meninggal itu dia itu adalah laki-laki yang, yang, yang, yang memandikannya diharuskan juga laki-laki Tapi kalau yang meninggal itu dia adalah statusnya perempuan maka perempuan yang berhak memandikannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti mentang-mentang dia uh, sebenarnya dia laki-laki tapi dia tiap malam dinasnya malam, dinasnya perempuan. Begitu dia meninggal dunia, yang mandiin perempuan. Salah. Salah. Malah kaget tar perempuannya yang. Ya. Terkadang gua dia juga suka iseng. Ketika hidup aja suka iseng. Masuk kamar mandi enggak boleh laki-laki masuk kamar mandi perempuan ah kalau ngelihat begini ditegur mohon mamas, pintunya salah. <laughs> Sekali juga bener laki-laki gitu ya, waria, bencong gitu masuk kamar laki-laki, tetap aja jongkok. <laughs> Makanya sekarang di Mekah sana itu pemeriksaannya sangat ketat ketika proses haji dan umroh, karena sering terjadi penjundukan penjundukan seperti ini. Iya, suara jadi pemeriksaannya ketat, oh ketat gitu ya, sampai cross and rotten gitu. Ya. <laughs> Agak okay, wasat kita ngomongin masalah waria memang kadang intinya Bu ya. Uh rame, tapi kita berusaha mudah-mudahan tidak terjadi kepada keluarga kita. Amin. Dan kita juga minta kepada saya juga pelaku orang tua juga meminta sama-sama kita awasi anak kita untuk tidak terhindar dari hal seperti itu. Silakan Bapak memberikan kesimpulan. Ya, ngomong-ngomong saluwari ya, agama membagi golongan menjadi dua. Yang pertama adalah khunta adalah golongan yang dia ditakdirkan dilahirkan dalam keadaan memiliki dua jenis kelamin, ya. Lalu yang kedua adalah namanya mukannat, adalah seseorang yang dia itu jadi begitu karena proses lingkungan yang merusak dia. Nah yang begini bisa disembuhkan dengan catatan ada kemauan, ada kemauan, ada kemauan tidak pada dirinya untuk merubah nasibnya, ya. Artinya mereka butuh dukungan, butuh support, butuh arahan, butuh pencerahan jiwanya. Ya, walau bagaimanapun waliyah juga manusia. Manusia itu ada kalanya lupa, ada kalanya alfa dan hilaf. Nah orang yang seperti ini jangan dimusuhi, jangan dibenci, tapi harusnya mereka dirangkul, disadarkan dan diobati. Amin. Ya terima kasih Posad sekali itu bukanan buat Posad. Selama 30 menit Pak Ustaz menemani kita. Alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya pikiran kita, hati kita, mata kita dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pemirsa teteh yang ada di rumah seperti biasa yang mau bertanya bisa kirim ke alamat timboy ini. Dan yang mau nonton bisa kirim email ke alamat timboy ini juga. Untuk kritik dan saran bisa SMS caranya ketik ustaz spasi nama tanda pagar umur tanda pagar komentar kirim ke 9388. Insyaallah besok kita bisa bersilaturahim. Nah seperti biasa dari pagi ke pagi kita akan tunggu besok di Assalamualaikum. Ustadz.